warahmatullahi wabarakatuh. Baik nah, halaman 2, halaman 2, keutamaan dan pentingnya salat. Ini harus dipahami dimiliki oleh orang yang ingin sempurna salatnya. Jadi hati itu kan penggerak fisik kita, raja kalau penggeraknya itu nggak berilmu dia tidak punya motivasi bagaimana bisa menggerakkan hati itu ibarat raja kan? kalau raja misalkan ini penggeraknya motornya dari ini saya nah bisa. anda semua tidak bergerak kecuali kalau saya berbicara nah, kalau yang mau berbicara ini nggak punya semangat nggak punya ilmu nggak punya ini nggak bisa bergerak ini ini namanya roda ulkoli makanannya hati vitaminnya hati bekalnya hati kalau punya ini memahami keutamaan dan pentingnya sangat nanti termotivasi menggodam badan ini termotivasi hanya poin ini penting ini alih tidak nanti judul-judul uh, besarnya itu kita ingat. Tujuannya itu supaya Ustadz Ustadzah memahami betul tugas penting mendidik dan meramut para santri. Terutama persolat. Setentu mengutamakan peramutan kelanjaran sholat para santri. Terus nanti ada dalil-dalil pentingnya sholat materinya dan keutamaannya. Ditujukan agar semua santri paham bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting dan paling utama semua santri selalu berusaha menjaga kesempurnaan sholatnya. Karena garis bawah tujuan utamanya ini, jadi para ustadznya, para guru memahami betul tugas penting mendidik dan merawat santri. Ini tugas dari Allah. Kalau pemimpin ya, imam ya, mendidik rukyatnya. terus yang paling penting mengutamakan peramutan kelancaran sholat. Jadi diantara peramutan yang yang perlu kita perhatikan apakah sebagai guru apakah sebagai imam apa sebagai ulama. <tuh> Kalau bicara peramutan itu rambut orang banyak itu yang paling utama itu dalam ibadah adalah sholat. Sekarang saya kasih gambaran di kelompok, diurusi misalkan bagi infak, urusi sampai dicatat, diurusi lagi bagi perkawinan misalkan, wah janda-jandanya berapa itu, tertulis, perawannya berapa, jokohnya berapa, dudanya berapa, diurusi siapa yang belum kawin misalkan. Bang. Zakat mal, malu banyak orang kaya di situ. Wah, wow. musyawarahnya semangat ini, tulus beri berapa penghasilan, ini. berapa zakatnya, ambilnya berapa nih, kliennya, urusi semua. Sepak bola, kelompok, yang kelompoknya seneng sepak bola. Wah, wow. lancar ini. Apalagi dibukukan itu Kalau nggak datang itu Tokat itu. Semua diurus. Sekarang pertanyaannya, sholat diurusin nah, Inilah yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah kepada pengurus, kepada para bendi, bukan bola, bukan dan walaupun semuanya itu penting dalam perjuangan, tapi yang pertama kali akan ditanyakan dalam peramutan itu adalah sholat. Makanya materi ini apa pentingnya supaya? para pengurus, para guru, para imam, paham betul tugas ngerambut jamaah itu, pertama itu adalah soalan. Ini tentunya membahas kepada istilahnya praktek keseharian, bukan masalah inti perjuangan. Pertama kita akan bahas masalah perjuangan, perjuangan nanti juga ada Ada tahapannya, apa yang perlu didimukan. Apa yang perlu Budiluhurin budi dan seterusnya itu ada sendiri kita membaca sehariannya adalah ibadahnya jamah dibentuk imam dibentuk ulama dibentuk guru itu tu tujuannya apa? Pengurus ibadahnya jamah semua sudah sadar ngeramut jamahnya tapi belum sadar belum tahu bahwa yang pertama harus diutamakan itu adalah itu materi pertama intinya itu yang kedua nanti Para jamaah atau para santri mengerti betul, pahami sangat penting, paling utama ibadah salat itu. Ibadah salat salat itu adalah ibadah yang sangat penting dan paling utama. Karena contoh saya gambarkan, ada orang semangat sholat malam, ada orang semangat Sodaqah saja Gak pernah ngurusi sholatnya Ini kebalik Walik, aprelik Sholat Yang kedua Sehingga berusaha menjaga Kesempurnaan sholatnya Harapannya begitu Baik Salah pentingnya Pentingnya menjaga dan meramut Santri Kalau bukan santri ya Dalam bab sholat Para ustadz-ustadz adalah yang berkewajiban menjaga dan merambut santrinya terutama perihal ibadah. Mereka secara umum kewajiban dan tanggung jawab ini akan dibawa dan dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah Kelak. wa masulun an <tuh> Ini kan dari <jadi> umum ini. <tuh> Siapa saja diantara kamu itu adalah berkewajiban meramut pengembara dan akan ditanya tentang gembalanya. Yang ditanya itu apa dong? Bukan ditanya kamu dulu tugasnya apa, gembalak? Dulu kamu tugasnya apa? Oh, tim pertawiden bukan itu yang ditanya. Dulu kamu jadi gembalak yang kamu urus itu apa? Nah, kalau masalah jadi gembalaknya itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu, oh, jadi bang, punggung sudah tahu. Yang ditanya nanti, kurung, kurung, mas, unun, antro ingatin, lo ya mulia, kamu ramadhan itu kamu apakan, kamu apakan. Terus menjaga dan melancarkan pelaksanaan salat para santri harus diprioritaskan dan diutamakan. Apa alasannya? Kenapa kok harus diutamakan? Ngurusi jamaah. Kalau mintan untuk santri pondok, kalau untuk jamaah yang jamaah, yang diutamakan terus jamak salat Kenapa? Satu, mengutamakan sholat adalah sunnah Rasulullah. Nih, jadi kalau orang nanya, kenapa kok sholat harus diurusi tenanan? Sunnahnya Nabi, Nabi itu mengutamakan, mengutamakan menaruh di depan pertama kali sholat itu. Nabi sendiri. Nah, kita kan liru senak nanti. Ini contoh-contoh kejadian. Tidak saya tulis rujukannya. Tapi ini contoh-contoh kejadian. Ada di buku-buku sista, ada di beberapa kita. Beliau selalu semangat memimpin sholat. Berjamaah baik di rumah, di perjalanan, bahkan dalam peperangan. Dewa. Kalau ngaji ke tukub kita ada enggak? Kalau masalah sholat, Nabi nggak pernah berhenti. Dalam peperangan sampai ketika perang, Nabi masih sholat. Apakah itu bukan hal yang penting? Berarti nabi nggak pernah meremehkan berdoa di rumah, di perjalanan musafir kita kan ada sholat. Ketika nabi musafir mampir sholat. Ketika nabi perang nabi sholat ayatnya ada hadisnya. Ada. Beliau selalu memotivasi para sahabat dalam berdoa dengan ucapan dan suri tauladan, menggerakkan dan meneladani. Nanti kalau naji Quran, naji hadis itu, penuh dengan motivasi semangat Nabi secara nasihat itu untuk bab sholat, ya. Untuk bab sholat. tidak pernah diceritakan bahwa beliau meninggalkan mengimami sholat berjamaah kecuali jika beliau sakit parah dan mewakilkannya kepada konifah umum badara. bahkan pada saat sakit beliau yang terakhir setelah mengalah setelah Mengalami kinsan berulang kali Beliau masih berusaha dan ke masjid Dengan diganteng oleh Ali dan Ahmad Sampai katanya nyarat-nyarat Apakah itu tidak Pertanda bahwa itu pentingnya sholat Sampai nyarat Katanya diganteng Beliau kadang-kadang setelah sholat Menanyakan Aina fulan Mana si fulan mana si Fulan, Kok tidak ikut sholat Banyak di Udubisca juga ada Aina fulan Ayo bulan. Diurusi jamannya mana ini kok enggak datang sih bulan. Kita sambung jamah diurusi mana ini enggak pernah sambung ini diurusi coba diterobos anak. Hentikan enggak pernah ke lapangan bola ini mana ini mana ini waktunya silat kok enggak pernah datang mana ini waktunya kawin kok enggak kawin kawin diurusi. Sudah ada belum? Mana ini waktunya Solat? Enggak solat ini Kalau ada itu imam yang top ingat. Imam salat yang top Ulama yang top Membalik yang penanan Untuk sikian Karena Itu sudah nanti. Kemudian beliau memerintah Umatnya agar mereka Memerintah dan mengharuskan Anak-anak untuk salat ketika mereka Berumur 7 tahun Dan memukulnya ketika meninggalkan sholat dalam umur sepuluh tahun Nih, ini khusus itu dalil itu pertanda bahwa ini pendidikan khusus sholat ini harus dimulai jadi dimulai sampai umur sepuluh suruh mukul sama Nabi kalau sampai enggak sholat. ada nggak syariat lain selain sholat yang disuruh begini? tidak ada kenapa? karena sholat itu penting Sholat itu penting, penting akan. Ketika hijrah ke Madinah, hal-hal penting yang diurusi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah seputar bab sholat, yaitu menentukan waktu sholat berjamaah, membuat masjid, dan lain-lain. kalau Ketujuh cerita juga ada. Pertama Nabi datang ke Madinah, apa yang diurusi? Apakah Nabi ngurusi jandanya berapa? terus orang miskinnya berapa terus bagaimana? enggak Nabi ngurusin masjidnya di mana? ya terus Nabi langsung tanya Ambrut di sini dirikan masjid masjid langsung bertanya masjid Qiblat ini masjid Quba itu kemudian sahabat coba kalau dihadir. di hadis pertama -pertama di pertama-pertama di Madinah kan itu gimana Nabi waktunya sholat kita ini? kapan? bahwa Nabi ngeri usul pandongan ini terjadi di usul trompet itu di awal Nabi ke Madinah itu apa yang diurusin Nabi salat dalam sabdanya pertama kali wasallu wasallu an-nasni ketika manusia itu tetap dulu di kalimat-kalimat awal itu ya itu salat sampai akhirnya sahabat ada yang mimpi yang mimpi Abdullah bin Sayyid yang mimpi azan itu terus dimulai azan terus ibu Aisyaf mengatakan beliau orang sederhana ketika berada di rumah beliau juga mengerjakan pekerjaan keluarganya beliau penuh perhatian kepada keluarga akan tetapi kalau sudah waktunya sholat beliau seakan-akan tidak mengenali kami Beliau cepat-cepat bersiap menuju sholat Lalu itu dengan istri itu mesra Dengan anak saya Dengan pekerjaan keluarga itu Tanggap nyapu juga nanti bersih-bersih Tapi kalau sudah waktunya salat Saya tangguh aja Ka'annahu layarifuna Ka'annahu layarifuna Kayak-kayak nanti itu gak kenal Sama kami Gak ngurusin Orang Ibarat Semangat seperti ini diikuti dan dilestarikan oleh para sahabat panglima, panglima perang beliau dan para a'iman. Apa itu? ya. Yang solif setelah mereka, para sahabat, sampai sekarang. Oh, di Mekah itu, sholat maghrib itu paling lima menit. Deh. Ramadan, enggak Ramadan, habis ada lima menit oh. Semua ada batasan-batasannya. Salat itu nomor nomor satu. Yang kedua, jadi kalau kita ngurusi jamaah, ngurusi santri, baca itu kenapa? Oh, karena sunnahnya Nabi begitu. Jumat Yang kedua, mengutamakan salat adalah sunnah para khalafah Umar Kalau mau dicari ceritanya Khalifah Umar, Umar, Ustman Ali, selalu bersemangat memimpin salat berjamaah, bahkan. khalifah Umar dan Ali sampai terbunuh di waktu akan atau sedang melaksanakan sholat jadi sampai orang mau bunuh khalifah Ali, khalifah Umar itu nyari waktu yang kira-kira yang kira-kira memastikan bisa membunuh soalnya kalau sudah sholat itu gak ngurusi lain-lain. khalifah Umar, khalifah Umar konsentrasi khusyuk pol, makanya dia sangat sebagai itu menggambarkan bahwa sholat itu paling utama yang ketiga sholat adalah pertama kalinya amal ini yang penting yang akan ditanyakan oleh Allah lalu dihitung hitung dan diputuskan hukuman hukumnya pada hari kiamat maka sudah seharusnya sholat menjadi prioritas utama untuk diurusi dan dilancarkan agar berhasil sempurna. Jadi perbandingannya tadi <tuh> yang saya katakan, besok akan, akan ditanya nih, para penanggung jawab ini. Yang besok akan ditanya pertama kali itu bab sholat. Bukan bab lain-lain. Nah berarti harus diutamakan, diperoditaskan. Ong itu yang mau ditanya pertama kali, dihisap pertama kali oleh Allah. Ketika maka sudah seharusnya salat menjadi prioritas utama untuk diurusi dilancarkan agar bersih sempurna. Ketika dilalaikan atau dinomor duakan sehingga urusan salat tidak lancar, tidak sempurna, maka akan menjadi masalah besar dan pertanyaan pertama dan utama yang akan dipertanggungjawabkan oleh perorangan santri atau jamaah maupun orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi kelancarannya. Ini kan ngerembet Kalau orang di pengadilan, ya di pengadilan, awalnya jadi saksi, bisa jadi tersangka itu di KPK ya. Iya, karena merendes mana-mana. Nanti kalau jamaahnya ditanya, kenapa sholatmu nggak sempurna? Oh itu imam saya juga nggak terlalu ngurusi saya, yang diurusi perkawinan, dan Nggak ngurusi sholat sih, nah, kena udah. Nah, ini tersangka sih, kena. Rembet biasanya itu sama di Pengadilan di depan Allah itu juga Nyatur, nyatur, nyatur, itu sama Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun Anra'iyyati Inna awala ma'lihasum bil'abdi Yama'l-qiyamah Sholatuh Maling bisa pertama kali besok Sholatnya Inilah pentingnya merambut sholat Yang keempat, sholat wajib adalah Amal yang sangat Menentukan keberhasilan Surga seseorang Jadi kalau orang ingin masuk surga, ya, kunci keberhasilannya itu ada di sholat, ada di sholat. Berarti kalau kunci keberhasilannya kepegang, jangan berharap, jangan berharap, gitu. Maka di sini diterangkan dalam dalil awalumajistano <mur> anhu laambil alamul kiamat yudhar tisolatih. Pertama kali yang akan ditanya, itu diteliti sholatnya dulu, yudhar itu diteliti. Sholatnya dulu. itu yang ditanya-tanya. Kalau Pak Imam soluhan, aslah Kalau sholatnya baik, undung dia. Wa ikhul muf, muflihun, wa il fasada, khaba wa khusr. Kata Nabi, kalau sampai sholatnya rusak, tidak sempurna, rugi, rugi, rugi. Khobaidiyah rugi, khusraya, dia rugi. habis semua itu nanti aman soleh organisasinya habis singkongnya habis asatnya habis sepak bolanya habis apa lagi perkawinannya habis bahkan yang lain-lain itu bisa habis itu dalam arti nggak manfaat karena intinya ada di di sholat itu masih umpama yang betul itu ada pahalanya tertunda berarti betul karena kunci masuknya itu belum kepegang belum kepegang Dan kedua adalah akan dibaca. Yang kelima, seorang pemimpin yang malas mengerjakan sholat, tidak menyemangati dan tidak mengurusi kelancaran sholat santrinya, sholatnya jamaahnya, atau bahkan cenderung menunda-nunda sholat sampai di luar waktu, di luar waktunya. Maka pemimpin yang seperti ini termasuk jahil, menyimpang dari kebenaran dan masih memiliki sifat pemunafikan Ini bagi para para penegak, para pemimpin, kalau sampai dia sengaja menunda-nunda sholat, nggak pernah menyimpan di sholat, itu ciri-cirinya pemimpin yang jahil, yang munafik, yang memiliki sifat munafik. Dalilnya ini, Dalilnya salah satu ini. aduh taifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna salatan waqtiha au yutuna salatan waqtiha bagaimana kamu abdar kalau berjumpa para pemimpin yang menunda salat atau mematikan salat menunda salat itu sampai di ujung waktu atau sampai keluar waktu atau mematikan salat dari waktunya untuk pada dakwuh ini kalau salat li waktih fa in adrabtahum wa salli bainaha lak nafilah nabi ngasih solusi besok akan ada pemimpin yang jahil yang jelek yang tidak baik. Ciri-cirinya apa? Dia malas salat, menunda-nunda salat. Terus kata dar bagaimana nabi solusinya? Ya udah kamu salat tepat waktu. Nanti kalau masih berjumpa dengan imam kamu, itu kamu ikut sholat, tapi jadi sunnah. terus sunnah bersama kamu. Berarti, kalau ada pemimpin mau kita tandai ini daerah apa tidak, salah satu yang pertama dan dilihat dari sholatnya. Yang ke-6, sholat adalah rukun Islam yang sangat penting karena menentukan iman dan kafir seseorang. Dan merupakan tiang penyangga Dan penguat agama seseorang. Pertama, penentu iman kafir. Sholat iman, tidak sholat kafir. Yang kedua, bab, apa namanya, rukun Islam itu kan. Pekerjaan-pekerjaan Islam yang sangat memastikan seseorang itu Islam apa tidak. Itu tiangnya ini. Tiangnya di sholat ini. Kalau tiangnya tidak ada, berarti ini ambruk. Islamnya ambruk. Apa ambruk Kalau ya robo roboh, nggak manfaat juga, nggak Islam maksudnya, karena penyangganya penentu, <coughs> halnya sudah biasa kita baca hmm. dikatakan dunia uh, Islam ala kontin ini rukun Islam, subhanallah kedua wamantarokat uh, shalat faladina lahul washallatu imanutin. Siapa yang meninggalkan sholat, dia sudah enggak punya agama. Berarti sudah di luar islam, dan sholat itu adalah siang, penyangga agama. Kalau siangnya hilang, ya maka agamanya juga hilang. Dan yang kedua, dari-dari pentingnya sholat dan keutamaan sholat. <tuh> Satu, tidak ada kemurahan bagi siapapun. Untuk halaman, halaman 8, halaman 1. Tidak ada kemurahan bagi siapapun untuk meninggalkan sholat selama dia masih bernafas. Nah, coba. Jadi dalam hadis, pokoknya masih ada nafas ini. nggak ada kemurahan siapapun orangnya untuk tidak sholat. Kalau mungkin menunda jamak suri, kata kan. Cuhur, sampai mendekati asar Terus asar ditarik ke awal waktu Itu boleh Tapi kalau meninggalkan atau sengaja Meropel itu tidak asar Sakit pun Walaupun sakit parah pun Makanya sini uh, Kita sulit Karena itulah jika sakit Dan tidak mampu mengerjakan sholat Dengan berdiri maka cukup dengan tutup Jika tidak mampu dengan untuk mencukup dengan berbaring, jika tidak mampu menggerakkan anggota badannya, maka cukup dengan isyarat. Nah, ada bahasanya. Bahkan dalam keadaan genting, perang dan lain-lain, jika tidak mampu mengerjakan salat seperti biasanya, maka boleh dengan berjalan, berlari atau berkendaraan, baik menghadap jiblat atau tidak. Jawab. sampai segitunya menunjukkan sholat itu sangat penting sholat itu nomor satu utama dalam agama ini nggak ada kemurahan meninggalkan kamu sendiri jadinya beberapa jadilah ini kau berdiri kalau nggak mampu duduk kalau nggak mampu tiduran tiduran abidu ala salatul salatul rosho kumudin dari fa'il khiftum inna harinjalan aw rubbana. Kalau kamu takut keadaan perang, salat itu boleh sambil Apa? Jangan dimaknai laki-laki kok. Di jalan di sini maknanya jalan kaki. Berjalan, aurubana atau naik kendaraan. Kalau fa'ida amintum, fakurruha kama'al robb. Kalau sudah aman ya seperti biasa. Terus fa'ida ma'nantum ba'dina salat in salata kana 'alal mu'minina kitaman Nah, salat itu ada waktunya, wajib pada waktunya. harusnya kalau waktunya sudah datang, maka tidak ada kemurahan bagi siapa pun untuk meninggalkan. Yang kedua, ketika sholat dilaksanakan dengan sempurna, maka dapat menjauhkan dari fasad dan mungkar. Ini hikmah. <tuh> Kenapa sholat menjadi penting gitu? Pertanyaannya, jawabannya, karena kalau sempurna, maka bisa jauh dari fasad dan mungkar. Penting jadinya Orang itu tidak semua orang bisa meninggalkan Fasa dan mungkar Bahkan susah Meninggalkan lahan susah Meninggalkan macam-macam susah kemacatan susah Tapi kalau sudah sholat ini tertib benar Sempurna benar Hikmahnya itu Bisa diberi kemampuan oleh Allah Meninggalkan itu Wa'akinus sholat inna sholatatan hadil fasa Nomor tiga berusaha sabar menantikan salat adalah saya dapat melancarkan rezeki. Ini hikmah lagi. Hikmah salat menjadi penting karena salat itu bisa melancarkan rezeki. Siapa yang tidak ingin rezekinya lancar di dunia ini tidak ada. Semua orang ingin bahkan dia kerja dari pagi sampai malam berani supaya salatnya eh supaya rezekinya lancar. Lain ini tapi cara oleh Allah salatmu yang penting Yang benar yang nanti usahamu itu dibikin tajam Allah. Wakmur akan bismillah diwaktu berandaian anda salukan dan sukan, nah lunas cukup, walaupun batu lidtakwa. Ini menunjukkan siapnya ayat ini ada ilatoh, ada taaluk, ada hubungan. Tidak hanya sekedar ayat biasa. Atau Allah perintah keluargamu solat, sabarlah kamu. Sabarkan betul untuk selalu tertib sholat. Aku tidak minta rezeki kepada kamu. Kata Allah. Tapi aku yang memberi rezeki kamu. Pokoknya kalau kamu sudah sholat benar ke luar kamu Tak kasih rezeki kamu. Tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Wal itu bentakwa. Akibat terakhir keberhasilan itu ada pada kesakwaan. Kalau kamu jadi orang takwa tertib sholat. Maka di ujungnya nanti kamu yang berhasil. Yang keempat selalu menjaga dan tidak Lalai dengan sholat adalah ciri-ciri orang iman Yang dimuliakan dan dipuji oleh Allah Tidak ada seorang pun Yang tidak ingin dimuliakan Dan dipuji oleh Allah Nah, orang sholat tetap Dimuliakan Dipuji oleh Allah Dipuji oleh Allah Dalam ayat ini Panjang ayatnya Allah memuji Rijalun la tulihim tijaratun walaibapun antikrilah wa ikhomsal. Di dalam masjid itu ada beberapa laki-laki yang tidak lalai karena perdagangan, karena jual beli, tidak lalai untuk ingat kepada Allah, tidak lalai untuk menegakkan solat yang kita ambil. Jadi sesibuk apapun dia betul betul bisa menegakkan solat. Ini namanya siapul madah ayat ini siapnya itu pujian dari Allah yang bisa begini ini orang-orang top saja dengan orang-orang top saja nomor lima solat dapat melukur dosa-dosa itu wakilnya -dosa, solat tarawih jennahar wazulah tabligh dan lain-lain inalaiqanat gitu hidup <tuh> saja Hasanal itu kebaikannya solat itu <tuh -dosa> kerja tegakkan solat. di pagi, sore dan malam. Mulai pagi sampai sore sampai malam waktunya. Sunnya kebaikan-kebaikan salah itu dapat menghilangkan kejelekan. Innal hazrat yubih misalnya. Yang kedua, jami' ummati kulhil halaman 12. Hal ini keutamaan ini bagi semua umat. Jadi orang tertib salat Sering di masjid, menjana sholat itu untuk semua umat. Untuk semua umat. Keutamannya juga untuk semua umat. Berikutnya, hadits berikutnya itu gambaran orang tertib selama 5 waktu. Seperti punya apa? Sungai. Seperti mandi berapa kali? 5 kali, Yang pun lahu bikin khotoya. Itulah gambarannya orang tertib sholat itu. Dosanya dia punya. Nah, salat adalah penyebab datangnya pertolongan Allah. <t organise> Kita itu kadang-kadang Namanya -kadang, kalau dapatkan cobaan lama itu, kelar-kelar saya kok tetap sini kayak begini kapan pertolongan Allah? Tapi kapan tok nggak mengerjakan sebab musabab yang membuat Allah menolong. Di mana? Salat ini juga. Salat ini. Halinya, Ya ayalah kita menstainir dengan sabr dan salat ya jemaah. Mintalah tolong kepada Allah pertama hatinya sabar kedua salat. Menjaga salat, memperbanyak salat, menjaga kualitasnya salat, sering salat. Itu dalam hadis kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun sallat. Nabi kalau sudah tertekan oleh sesuatu perkara, Sudah bingung, galau, itu Hazabahu Amrun, sholat Nabi terus sholat. Naya sejogah. Ini yang baik kita lakukan. Wahabudaul. Kemudian, An-Nadatul Malaiqatul Wahabku Imu Islami Timiha. An-Na Allahyubashiru. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Zakaria. Zakaria sudah tua, ingin punya anak. Ingin punya anak. Allah terus minta sama Allah. Akhirnya dapatkan wahyu ketika salat juga. Bahwa kamu akan dikasih anak. Nah, orang kalau sudah kawin lama, enggak punya anak. Belum punya anak itu cobaan besar. Itu yang membuat stres. Butuhnya orang tahu, bingung. Kalau enggak sabar, itu bisa. Nah, dengan banyak sholat. Dengan banyak sholat. itu contoh nabi-nabi nabi, nabi ya, siapa Zakaria langsung diberi oleh Allah. Tujuh salat dapat memadamkan api neraka. Itu. Qumu ila miranikum allati awqattumaha ala anfusikum ba'tiuha Itu ucapan malaikat. Jadi kalau sudah waktunya salat malaikat bilang, "Ayo matikan api neraka kamu yang sudah kamu nyalakan dengan kemaksiatan ini. Dengan sholat. Jadi sholat itu disebut pemadam api. Bukan api kebakaran. Pemadam api neraka. Sholat itu penting. Sholat. Jadi kalau orang melakukan maksyat, ya Nerakanya itu tambah. Perat hidup. Ini jatahmu. Jatahmu pelanggaranmu ini. namanya, Jadi niatkan neraka. Nah, pemadamnya itu adalah sholat. Nah, jadi yang sholat padamkan oleh sholat. Itu katanya malaikat. malaikat ini. Sholat adalah yang kedelapan. Paling dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan dibanggakan para malaikat. Kita kan banyak pilihan ini. Ada orang berjihad. Ada birul walidain, Orang macam-macam gak? -macam, Kurama. Tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Dari Sukyion amal-amal yang pop pop pop yang paling itu paling lantas adalah salat. Tarak Nahum Wahum Yusalun Waatain Nahum Wahum Yusalun. Itu dipuji oleh malaikat dibanggakan oleh malaikat ya Allah hamba-hambaMu yang itu ketika kami berangkat berantat sini kembali ke sisi Allah mereka sedang salat. Ketika kami datang mereka sedang salat. Itu kan dua malaikat ini dan Malaikat malam dan malaikat siang. Ketika dia datang subuh, yang petugas tiga siang, datang subuh, wah, sholat ini. Terus ketika dia mau naik, asar itu, kita mau naik, sedang sholat di Allah. Ketika saya datang, ketika saya naik, mereka sholat. Apa sih maksudnya kalimat ini? Mereka mengamalkan tertib sholat, ya Allah. Kan dibanggain, sama malaikat itu. Bangga mereka mana kemudian, jomah ketika aku datang mereka tidur makan pagi, ketika dia sore mereka sedang main bola main jadwal. Apa begitu laporan yang enggak solat yang di yang dilaporkan. Sembilan orang yang memperbanyak solat dimasukkan surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Nanti apa orang mati syahid kan sudah pop, tapi rombongan. Golongan pertama ini bisa mendahului Orang mati syahid masuk, masuk surga ini. Orang yang Salat ini Katakan <tuh> Ini kisahnya Ada dua laki-laki Yang satu Mati Syahid Setahun sebelumnya Yang satunya Tidak mati syahid Mati biasa Mati biasa. Terus ada sahabat tolha, di waktu tidur, dia mimpi. Yang terakhir, yang mati biasa itu masuk surga duluan. Masuk surga duluan. Akhirnya, karena mimpinya ini aneh. Masuk. Yang mati belakangan ini, yang mati biasa, kok masuk surga dulu. Padahal saudaranya ini Mati saya malah belakangan. Terus diceritakan kepada nabi. Terus nabi menjawab: Alaih sakot sholat ba'dhu ramadon, solat fit kata Allah s.w.t. Kau kata, kau kata, kau kata, kau kata solat solat sana, solat tauh. Apakah bukankah dia telah puasa ramadon satu kali, lalu dia solat sebanyak apa? 6000 rokaat atau kalau warga sini-sini rokaat salat sana salatnya selama setahun. Jadi di sini nah 6000 salat itu dia salat wajib mungkin salat sunahnya juga 360 kali. 360 hari kan? Kali 5. ya kira Berarti ini, nah, kalau dibilang 6.000, berarti Nabi tahu kan berarti banyak sholat tunahnya juga. Jadi sholatnya dia setahun itulah, eh, puasa Ramadan plus sholatnya dia setahun itulah yang membuat dia lebih dulu. Maksudnya gitu. Jadi, ini pentingnya ini, Rabah Ahmad. Masuh 10. salat adalah kunci pembuka surga ini yang saya nasihatkan tadi misalul jannah as-salat. Jadi kalau orang kerjakan ibadah semua dikerjakan tapi kalau kuncinya masuk surga enggak dapat ya enggak bisa buka surga. Misalul misalul jannah. Ummi tahu salat itu. Sebentar. Perbandingan salat dengan amal-amal lain dalam agama ibarat kepala dan anggota badan yang lain. Tahu enggak? Kita duduk ini loh Kepala itu, ini, ini sholat. amal lama yang lain ini aku tidak lain. Coba paling penting mana? Banyak, banyak. Kepala orang kalau nggak putus kepalanya udah selesai. <laughs> kalau putus kakinya masih bisa cangkik jangan, aku buat cangkik jangan. Masih bisa, kamu kan? Tapi kalau sudah ininya hilang, ablas. Innama mau diusolah. minat din kamu bi ar-rasi min jasad Jadi posisi tingkatan derajat salat dari pekerjaan-pekerjaan dalam agama ini seperti kepala dari derajat ini. 12 Salat adalah paling utamanya dan paling baiknya amal. Afdolil a'mal itu dalam hadis dan paling baiknya. Khairu a'malikum as-salat. Silakan dibaca dua dalil yang sudah digaris bawah itu, afdolil a'mal, paling utamanya amal. Yang kedua Anak saya Rama Lilikum Assalam. Kalaman 18 ayat kedua, jangan ketinggalan. Saya Rama Lilikum Assalam. Paling baiknya amal kamu 13 menjaga solat di waktu wajib masuk surga dan haram masuk neraka. Jadi saking poinnya solat tu hukum dari Allah kepastian. Menhafaz Alat Salawatil Khamsi menjaga betul. Sholatnya lima waktu di Jakarta dan di Jakarta dia diuruskanlah wajibat lahul jannah apa yang dijaga? Jakarta rukuh ina rukunya sujud ina sujudnya wudu ina wudunya ma'wakitina waktunya itu dikatakan dahulunya wa alimah anda hakun minal jannah dahulunya awajibat lahul jannah 14 sholat adalah cahaya penerang wajibat itu nurun Coba kalau kita malam di sini belum ada listrik gitu kan peteng celaimutan, muntak nih baon cor, apa? labu Artinya orang sholat itu dalam kehidupan itu dia oleh Allah diberi penerang ilham-ilham yang baik jalan-jalan yang terang kalau oh, sudah tertib salatnya dengan alasan sholat subuh. Nurul, sahaya 15 Sholat adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Karena memastikan masuk surga Serta meninggikan derajat Ini hampir sama dengan sebelumnya Cuma tambahannya Meninggikan derajat Memastikan surga Meninggikan derajat Yudkhilu nillahu bihil jannah aqdirni bi amalin a'maluhu yadkhiluni lahu bil janna suatu amal yang memastikan Allah masukkan saya ke surga atau ahabil a'mal ila paling dicintainya amal terus nabi mengatakan la tasjudu lillah bahwa itu sajadatan illa rafa'a Allah bi haddarajatan wa hatta an sabiya hadha ibarat bawah ini illa rafa'a Allah bi haddarajatan sujud, satu kali sujud dalam sholatmu itu, meninggikan derajat, meninggikan derajat. 16 sholat adalah amal ibadah yang dapat membuat hamba lebih dekat dengan Allah. Kemarin kita kan bingung mungkin, bagaimana caranya mencintai Allah, bagaimana caranya bisa dekat kepada Allah. Salah satunya ini, sholat yang benar, yang pas, nanti kamu bisa dekat dengan Allah. Man 'adali waliyan faqat adam tuhu bil harbi wa ma taqarraba ilaiya 'abdi bi shay'in habba Itu berarti kan. Tidak mendekat kepadaku sebagai hamba dengan sesuatu gerakan atau ibadah, aku habba yang lebih saya cintai min ma alaihi. Alamat tuh yang masih bingung. Ya. Dari apa-apa, daripada apa-apa Yang saya wajibkan kepada dia Apa? Sholat, hmm. sholat. Jadi Ini maksudnya Contoh langsungnya itu salat- salat wajib karena Kalau kita mendekat kepada Allah dengan salat itu Lebih cepat dalil yang kedua <tu> Akrabu ma abdu Halaman 22 Akrabu ma yakunul abdu min rabbih Wahua sajidun faatiruat doa paling dekatnya apa apa yang ada posisi hamba dari tuannya ketika dia sudah kita belajar belajar sujud yang lama doa yang banyak dalam sujud sholat sunnah dalam sujud sholat sunnah ya kalau sholat wajib sudah ada aturan pasti dari nabi nggak boleh nggak boleh terlalu lama tapi juga nggak boleh cepat Kalau sholat sunnah nggak ada, nggak ada aturan lama lebih baik. Itu yang saya ceritakan Nabi sholat seperti baca surat al-baqarah lamanya, seperti baca surat al-baqarah. Umar kalau lagi malam dia sujud lama. Sahabat-sahabat dulu begitu, habisin begitu. Kalau tertibnya kalau sekali sholat urut apa namanya hampir sama. Tapi kalau bukan sholat malam tidak ada, tidak ada akuan. Apa yang mengisyaratkan boleh lama ini Apa Apa maksudnya -do Memperbanyaklah doa. Berarti kan nggak ada batasan dari nabi. Doa yang banyak kamu, berarti boleh, boleh sujud itu boleh, boleh lama. Berarti bahkan yang sukan dari habis maghrib sampai ika sujud sekali di akhir rokaat. salat rawatib habis magrib itu, durukah sujud terakhir itu sampai tiga sujud. Kalau kita tanya apa ini baca doa? Doa apa? Jangan bahasa madura, jangan bahasa. Amo yang doa-doa bahasa Arab. Apa dari Quran hadis atau kalimat-kalimat apa yang lain. 17. Memperbanyak salat menjadi teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan dapat berjumpa langsung dengan Rasulullah, kita yang belum pernah berjumpa langsung, kalau ingin bertetangga besok dengan Nabi, perbanyaklah sholat, sunnah. Katanya laki-laki ini, sahabat ini, bilang, eh namanya Robiah ya, dia mengatakan dia mendekat kepada Nabi. Dia Nabi bilang sal. silakan kamu minta tahu-tahu permintaannya aneh ini. asaluka morofakota kekinjana saya minta bisa bergandengan dengan sambal nabi Dengan kan peka dengan dengan disuruhkan nanti pul tu awak ayra dalik minta selain itu kamu pul tu huwadak ya itu permintaan saya nabi itu cukup dah cukup saya dah oleh nabi faa ala nafsika dikafratis sujud Tolonglah aku untuk membantu kamu dengan kamu memperbanyak sujud. Maksudnya perbanyak shalat, bukan auto tau di jalan sujud, bukan. Itu maksudnya memperbanyak salat sunnah, sujud. 18 shalat adalah paling baiknya kegiatan. Kalau kita dalam kehidupan ini, ada kegiatan ini, kegiatan ini yang paling top itu ya. Solat itu, asolat itu khairumauddo, sebaiknya terbiarkan. Di Jakarta itu ada satu masjid ini. Waktunya itu masjidnya lapangannya lebar. Sekarang ada pondok ini. Itu karena saya yang rotok setengah marah-marah. Waktunya sambung romwan, penuh masjid. Waktunya solat, enggak ada hiang. Dan saya, saya bilang masjid segini besarnya kalau sama biarkan begini, jadi pertanyaan bisa dihadapan Allah Allah bikin masjid itu bukan nyuruh nyambung ke sini bukan suruh nyambung jadi Allah bikin masjid itu suruh sholat di sini, nah kalau malah waktunya sholat, muadzinnya nggak boleh adhan di speaker ditunda lagi oh pulang semua, tapi tinggal berapa orang Saya sholat subuh itu, gulik konto itu, sulit. Ada penjaga satu senkom di depan. Itupun pun waduhun, ayo mas, sholat mas. Tapi sekarang Alhamdulillah, saya tengkur ada pondoknya. Artinya begini, nah, sholat itu yang paling utama. Nah kemarin bikin masjid, nah, kak, saya bilang di waktu nasihat, kalau sama mau bikin tempat sambung, nggak usah bikin masjid. Ini gedung yang besar, cukup itu sudah. Kalau memang tujuannya bikin masjid untuk sambung. Bikin tempat-tempat biasa bisa, tapi bikin masjid ini bukan untuk sambung. Utamanya ini maksudnya, utamanya bukan untuk sambung. Ya memang untuk sambung karena nggak ada tempat lain, Dan masjid ini untuk sholat, untuk fikir kepada Allah. Nah, kalau Dia sepi macam ni waktunya sholat di tandanya kiamat. Mau tak menjadi tandanya kiamat? Cuba. Percepat kiamat. Itu udah ada masjid, ada kodonya. Nah, kok enggak lama lagi waktunya tahun baru, kok masjidnya dipasangin? Bukan. Waktunya pramuka, masjidnya dibikin umpasara. Ini kasus lagi ni. Gak lama tahun baru masjidnya tu di pengimaman tu digelar kayak punya ni Kristen. Ada lampu natal natal lampu gitu. Datang lagi satu daerah ini. Eh Masura di mana daerah? Ada macam Masura model. Ada aneh sekali. Paserti masalah tu. Tenggus Tak nak cakap aku mungkin ni Ini lagi, ini lagi. Tak tahu bila sampai ini. Sembilan belas. Al-solat kau itu mawdoh sebaik-baiknya acara. Tidak usah ngacung itu yang punya. 19 Salat adalah. amal yang paling didambahkan oleh ahli kubur ketika dia menyanyiakannya semasa hidupnya jadi yang orang dikubur besok itu yang paling disesali itu sholat paling disesali makanya ketika dalam hadits diterangkan Nabi lewat di suatu kuburan terus Nabi nanya, man sahibu hadarqabar siapa menghudinya kuburan ini Fakalu fulan, oh si fulan itu, Nabi juga tahu nih. Fakala Nabi, rokaatani ahabu ilahada min baqiyati duniakum. Dua rokaat bagi orang ini sekarang, di dalam kubur ini. Lebih biaya cintai, lebih biaya sayangkan daripada sisa dunia kalian. Dua rokaat kalau kita kerjakan, sekarang kan paling 5 menit. itu nilainya bagi orang di kubur itu, itu mengalahkan sisa <tuh> dunia ini dunia sisa ini salatin berharganya masalah padahal kita ninggalin salat duha dua, dua rakaat biasa salat malam ninggalin biasa salat sebelum sebelumnya sudah salat biasa malam itu paling penyesalan yang sangat luar biasa Alhamdulillah, Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun, Allah'a emanet